Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi Wa man fara ala nahdihi Wa man tada biharihi ilayinuddin Ama ba'd Allah mudahkanlah dadaku dan lapangkanlah untukku, dan lepaskanlah kekakuan dari Ibu jemaah salat Zuhur Masjid Jendral Dirumani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita lebih implementatif sekarang. Jadi bagaimana prakteknya di lembaga keuangan gitu Pada hari ini kita ada judulnya tentang penerapan pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Judul beli itu banyak. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang murabahah. Ya, murabahah. E, Sebentar untuk mereview kembali apa yang sudah kita sampaikan. Pada pertemuan kedua kita sudah bahas tentang transaksi-transaksi yang di yang dilarang di dalam Islam. Ada yang haram karena azatnya dizatihi dan haram karena selain dari zatnya atau haram lazayihi. Dan untuk yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan kedua, kemudian satu sampai empat itu sudah dibahas oleh guru kami, Bapak Adi Warman Azwar Syarim. Dengan sangat jelas, poin dua sampai lima sudah beliau bahas di sini di dalam dua pertemuan. Sehingga kami tidak akan mengulang lagi, kita akan skip ke yang selanjutnya. Mungkin nanti Insya Allah Riswah Gholim uh, mungkin beliau juga akan menyampaikan kembali uh, dan Insya Allah beliau lebih ahli di situ. Untuk saat ini kita akan coba bahas tentang ini. Saya ingin mengajak bapak ibu semuanya untuk mengetahui secara umum dulu gambaran umum tentang bagaimana sih sikih muamalah di dalam Islam itu ya sehingga itu bisa diterapkan di lembaga keuangan Syariah yang ada sekarang ini di berbagai dunia. Secara umum itu eh, akad itu ada dibagi dua sebenarnya. Akad tabarru' itu tabarru' itu namanya sosial, tabarru', tabarru'an itu sosial. Intinya sosial, tujuannya untuk membantu. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang, yang satu lagi adalah tijarah. Tijarah itu bisnis. Ya, akadnya akad bisnis. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi yang kita lakukan. Keuntungan itu tentunya adalah dalam bentuk materi, ya, keuntungan dalam bentuk materi. Kalau yang tabarru itu keuntungan dalam bentuk ukrawi lah, pahala dan seterusnya. Nah, untuk yang tabarru itu itulah yang kemarin yang tentang uh, kord misalnya pinjam meminjam itu itu masuk ke dalam kategori itu tabarru. Jadi kalau bapak ibu meminjamkan uang kepada orang lain itu jangan mengharapkan tambahan dari dari uang yang dipinjamkan itu karena itu tujuannya adalah membantu. Nah, kalau membantu, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala deh. Karena kata Allah Rasulullah SAW dalam banyak hadis, Allahu fi auni al abdi ma damal 'abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa akan terus menerus membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya yang lain. Maka itulah pahala yang kita harapkan. Loh, saya kan ingin bisnis, saya ingin dapat untung. Kalau ingin dapat untung, jangan pakai akad yang yang tadi, yang tabarruk tadi. Jangan pakai akad sosial, pakai akad bisnis. Nah, kalau pakai akad bisnis, itu boleh mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Nah, ini sangat banyak caranya. Tapi mungkin bapak juga bingung karena ter terlalu banyak uh, skema-skemanya. Itu yang kami bohong saja yang kita bahas hari ini. Jadi secara umum, akad bisnis di dalam Islam itu itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama kita sebut dengan akad pertukaran. Pertukaran mu'awabah. Pertukaran ya, sukar menukar barang tukar menukar uang dengan jasa kah dan seterusnya. Pertukaran itu nanti ada tiga. Yang kedua itu akad kerjasama. Kerjasama. Ya. Yang satu pertukaran, yang satu lagi adalah kerjasama. Sebesarannya itu. Untuk yang akad pertukaran, itu ada tiga turunannya. Yang pertama adalah pertukaran itu bisa barang dengan uang. Kalau tukar barang dengan uang itu artinya jual jual beli. Ya, tukar uang dengan dengan barang berarti jual jual beli. Atau barang dengan atau atau jasa dengan uang ya, uang dengan jasa ya itu artinya upah mengupah. Saya tolong dong dibantu untuk benerin ini atas jasanya itu kita kasih dia uang. Itu artinya upah mengupah jasa. Ya. Atau yang lainnya uang dengan uang. Ya. Tukar menukar uang dengan apa uang dengan dengan uang apakah boleh boleh juga itu namanya sor beosor tapi harus ada syaratnya yang kemarin sudah dibahas di dalam masalah riba kalau tukar menukar uang yang sama jenisnya misalnya rupiah dengan rupiah maka ada tiga syarat yang harus terpenuhi masih ingat kan pak ya jadi harus sama kualitasnya harus sama kuantitasnya dan harus sama waktu penyerahannya. Kalau ini tidak sama, ada salah satu saja yang tidak sama, misalnya, secara kualitas, kalau kualitas rupiah dengan rupiah sudah lah ya, kan rupiah sama rupiah sama lah ya, kualitasnya, berarti insya Allah sama. Kemudian sama kuantitasnya, jumlahnya juga harus sama, 1 juta juga harus digajukan dengan 1 juta, 1 juta uang 100 ribuan ditukar dengan 1 juta rekehan, <tuh> itu juga harus sama, jadi tidak boleh... Kalau seandainya nukar recehan dengan uang yang 100 ribu, semua 100 ribu sejumlah 1 juta, dengan 950 ribu tapi recehan semua gitu ya. Atau kebandingannya, itu tidak diperkenankan. Muncul nanti yang namanya riba, ya. riba foton ya namanya. Kemudian yang ke, kalau seandainya waktunya yang tidak sama. Misalnya uang seratus ribuannya sama hari ini, yang satu juta itu seratus ribuan hari ini, tapi reksihannya nanti, dua hari, tiga hari, atau seminggu kemudian, itu juga tidak tidak boleh. Kalau itu tetap dilakukan, maka akan terkena riba juga, namanya riba nasiah, ya. karena adanya penundaan penyerahan salah satu barang, itu uang dengan uang tadi ya, itu juga bisa. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah untuk akad jual beli. Nah jual beli ini juga ada uh, modelnya ada dua hal di situ. Jadi ada yang pembayarnya tunai, cash and delivery gitu. Jadi misalnya ada barang, ada uang, udah langsung bayar selesai. Nah itu biasanya yang terjadi yang selama ini kita lakukan di pasar, ya. di pasar pasar ataupun di mana-mana kita sering belinya tunai ya, ambil barangnya, kasih uangnya selesai. Ya kadang tawar menawar. Tawar mana berapa harganya, oh jangan turun turuni dikit deh, sekian deh gitu ya. Deal, oke okay, bayar. Itu namanya baik ulmu sawamah, tawar-menawar biasa, deal, bayar, selesai. Kemudian ada juga pembayarannya ditunda, atau penyerahan barangnya yang ditunda. Kalau tadi kan cash ya, kalau sekarang ditunda, bisa salah satunya yang ditunda. Bisa uangnya yang ditunda, atau bisa barangnya yang ditunda penyerahannya, tidak pada saat itu. Nah. Ini lebih kepada barang dengan uang ya, berarti suatu hal yang berbeda jenis nih. Oke. Okay. Nah ada yang pembayarannya tangguh. Nah ini kalau seandainya uangnya yang diserahkan kemudian, ada juga barang yang di nanti belakangan. Nah kalau penyerahan uangnya nanti belakangan itu yang kita sebut dengan bayar muadzjal, ya. Jual beli tangguh atau kalau orang bilang jual beli kredit, ya. Tapi agak beda nih definisi kredit nih dia. Di beli kredit artinya nyisil ya, nyisil atau di ya. Nah ini ada dua cara garis besar. Ada yang disebut dengan al murabaha, ada juga banyak desa manin uh, jin. Ya, nah ini agak berat sedikit, tapi kita bahas yang murabaha saja. Kita simpulkan ya, yang murabaha. Jadi dari akad yang bisnis itu ada yang namanya akad murabaha. Itu murabaha itu adalah salah satu jenis. Dari jual-jual beli Jadi kita bahas sekarang jual-beli Di dalam bank syariah Kita lanjut ke bank syariah Kalau bank itu Mungkin semuanya bapak dan ibu sudah paham Tentang e, fungsi Dari bank itu kan lembaga Perantara ya Dia yang menjadi di tengah Ada orang yang kelebihan duit nyimpan di bank ada yang butuh duit disalurkan oleh bank. Dia ada di tengah saja. Dia menghimpun dana apa, dengan dana tabungan, giro, deposito dan seterusnya. Kemudian menyalurkan pembiayaan. Apakah KPR kah, untuk bermotor, kendaraan bermotor kah, investasi kah, modal kerja dan seterusnya. Bank itu ada di tengah. Ya. bank syariah juga seperti itu. Maka Murabahah ini kapan digunakan oleh bank atau lembaga keuangan Syariah? Itu digunakan di dalam akad khususnya, ya, penyaluran dana. Begitu dana sudah terhimpun di bank, disalurkan menggunakan salah satunya adalah menggunakan akad yang namanya Murabahah. Murabahah adalah satu bentuk dari jual beli. Baik, sudah sampai sini, sudah ini ya, jual beli Murabahah itu yang kita bahas. Apa itu jual beli Murabahah? jual beli itu kalau riba'on itu artinya untung ya laba ya. tetapi kalau definisinya kita me, merujuk kepada fatwa aja fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nanti ada beberapa keraguan dari e, beberapa orang tentang akad ini apakah ini benar dipraktekkan di perbankan syariah nanti akan kita jawab satu-satunya jadi murabaha itu apa artinya jadi jual beli barang mbak. jadi menjual barang tapi dengan syarat menegaskan harga belinya. Jadi barang ini berapa kita beli, itu kita sampaikan kepada penjual. Nah kalau dalam hal ini, di dalam lembaga keuangan syariah, siapa yang bertindak sebagai penjual? Yang bertindak sebagai penjual adalah lembaga keuangannya atau banknya. Banknya yang menjual barang kepada masyarakat atau kepada nasabah. Kepada nasabah kemudian, nah bank ketika menjual barang itu kepada nasabah, harus menyampaikan kepada nasabah tuh, ini barang ini saya beli dengan harga sekian ditegaskan harganya, jadi disampaikan harga perolehannya berapa sehingga yang membeli tahu oh modalnya sekian nah. kemudian pembeli, membayarnya dengan harga yang dilebihkan dengan harga yang dilebihkan ya. sebagai keuntungan bagi yang menjual, jadi intinya begini ada dua orang penjual dan pembeli penjual misalnya mau jual barangnya sepeda motor. sepeda motor baru dia beli dari dealer itu 12 juta rupiah. Dia beli cash 12 juta rupiah. Kemudian dijual ke si B. Nasabah misalnya si B yang butuh motor, dia bilang ke si B begini. "B, ini motor saya beli baru, harga cashnya adalah 12 juta. Itu harga yang saya bayar kepada dealer." Itu telah termasuk ongkos-ongkos saya untuk antar untuk uh, pengiriman barang ke tempat saya. 12 juta. Nah, sekarang saya ingin jual nih motor kepada TIB si ya, kepada kamu ya. Berapa? Saya minta keuntungan 3 juta deh. Jadi yang tadinya 20 juta modalnya, saya tambahin 3 juta sebagai keuntungan saya, jadi harga jual saya adalah Rp15 juta. Rupiah. Nah, jadi itu yang disebut dengan murabahah, jual beli harga pokoknya, harga perolehnya kita kasih tahu kepada si pembeli, kemudian keuntungan kita sepakati bersama. Keuntungan disepakati. Si B boleh nawar. Oh, jangan 3 juta dong, turunin lagi. 2 juta deh atau 2 juta setengah gitu ya. Nanti terjadi kesepakatan harga uh, keuntungan dari yang menjual. Nah, deal di situ. Nah, maka harga pokok yang tadi ditambah dengan keuntungan yang disepakati itulah yang menjadi harga jual. Terus bayarnya bagaimana? Sebenarnya sih murah itu boleh juga bayarnya langsung, ya cash juga bisa, tapi kan tadi kalau cash mendingan dia langsung ke dealer kan pak ya, nggak perlu melalui kita gitu kan, cash okay, cash juga gitu kan ya, kemudian nah biasanya dia me membayarnya secara tangguh, cicil, nyicil dalam satu tahun kah, dua tahun kah, tiga tahun kah, itu terkantum kesempatan saja, berarti berapa banyak yang jumlah dicicil oleh nasabah tadi atau si B tadi, 12 juta ditambah 3 juta Misalnya disepakati tadi berarti 15 juta 15 juta dibagi saja berapa jumlah waktunya Misalnya 12 bulan ya Berarti 15 juta bagi 12 cicilannya per bulan berapa gitu. Itu Simpelnya murabaha ya. Apa landasannya Ini landasannya beberapa fatwa Dari Dewan Syariah Nasional Ya ada yang mengatur tentang murabahah itu sendiri, ada yang tentang uang muka, ada yang diskon, ada sanksi kalau sekarang dia tidak mau bayar dan sebagainya. Ini kita bahas sedetail. Baik, nah ini e, contoh e, schemanya. Jadi kalau prakteknya di lembaga keuangan syariah, berarti nasabah datang ke, <coughs> ke bank. <coughs> Maaf. Nasabah datang ke bank, dia mengutarakan keinginannya apa, misalnya mau beli sesuatu. ya. Beli rumah kah? Beli apartemen kah? Beli mobil kah? Beli apa, motor kah? Dan seterusnya. Dia datang ke bank, kemudian negosiasi dengan, dia ngobrol dengan petugasnya bank, akunogisernya, kemudian dia utarakan keinginannya. Sama bank, nanti dia analisa, kemudian bank misalnya, oke okay deh kami akan penuhi apa keinginan bapak misalnya. Oke okay, mau beli rumah misalnya. Berapa harga rumahnya? kecil sih 1 miliar, oke, okay, 1 miliar rumahnya kemudian setelah deal, maka si bank ini, lembaga keuangan yang itu akan belikan dulu barangnya belikan rumahnya dulu, kemana beli rumah? karena bank kan tidak nyetok rumah nah banyak orang yang sekarang ini, uh, yang menyaksikan ini, praktek ini dia bilang, Nggak, bank menjual barang yang belum dimiliki itu salah, bank bahkan memiliki itu terlebih dahulu jadi barang itu dimiliki oleh bank terlebih dahulu, baru dijual kepada nasabah. Jadi kalau ada e, asumsi yang mengatakan bahwasanya bank menjual barang yang belum dimiliki, dimana kalau berjual barang yang belum dimiliki itu dilarang di dalam e, syariah, itu tidak benar. Jadi bank memiliki barang itu terlebih dahulu. Ya. Jadi oleh bank dibeli dulu ke ke developer rumah tadi, kemudian baru dijual kepada nasabah. Nah, dijual kepada nasabah itu intinya terjadilah akad jual beli. Akad jual beli. Nah, di dalam akad jual beli itu baru baru disampaikan di situ. Harga perolehan bank berapa? Misalnya 1 miliar, misalnya full dibiayai oleh bank. Harga rumahnya 1 miliar, dibiayai full oleh bank 1 miliar misalnya. Jadi bank bayar ke developer, dapat rumah. Surat-suratnya dikasih tahu yang diberikan ke ke bank ya. Kemudian oleh bank selanjutnya diserahkan kepada nasabah. Nah, bank jualnya tentu lebih karena nasabahnya bunyi nih, ya. Karena 1 miliar 5 tahun, kata bank saya minta keuntungan 200 juta deh. Nanti silakan dikisil selama 5 tahun misalnya. Maka harga jualnya itu adalah 1 miliar rupiah ditambah 200 juta rupiah berarti 1,2 miliar. ya Dijual kepada nasabah, kemudian nasabah nanti misil selama 5 tahun. Nah itu harus disepakati di dalam akadnya, Harus disepakati dalam akad. Nah itulah seperti praktek murabaha, simpel kan sebenarnya Pak ya, murabaha, nah, dibandingkan dengan, wah berarti sama dong ya dengan yang konvensional katanya, kan kalau konvensional kita beli rumah, kan juga itu, kita dikasih uang 1 miliar, bayar juga ke developer, nanti eh, barangnya dapat, kemudian nanti kita isi lebih tambahin bunganya. Taruhlah bunganya sama misalnya 1 200 miliar 200 juta juga. Ujung-ujungnya sama, 1,2 miliar juga katanya. Beda. Kalau di bank komision itu akadnya eh uh, kor, pinjam meminjam. Pinjam 100, pinjam 1 miliar balikin 1,2. Haram hukumnya. Riba. Ya. Lah, lo prakteknya kan sama. Nah, ini harus dipahami bahwa sama begini. Eh uh, dua transaksi yang dilakukan yang sama misalnya kelihatannya tetapi ketika akadnya berbeda dia menjadi berbeda hukumnya contoh ya ini mohon maaf ini agak vulgar sedikit contohnya ya e, ada dua orang satu perempuan satu laki-laki ya kemudian mereka bulan madu deh ya bulan madu ya laki dan perempuan ini bulan madu di Bali misalnya ya bulan madu di Bali kemudian ada satu lagi nih ada satu pasang lagi laki perempuan juga bulan madu umroh ya sambil umroh di Mekah ya. yang pertama ini yang pasangan para laki tersebut namanya pasangan X ya pasang X ini laki perempuan bulan madu ke Bali tapi mereka belum akad nikah nih belum akad nikah sudah bulan madu ke Bali kalau yang kedua, yang Y misalnya, dia bulan madu ke Mekah melalui umroh, tapi mereka setelah akad nikah. Setelah akad nikah, e, sesuai rupanya syaratnya semuanya pesat sebagai suami istri, mereka bulan madu. Nah kalau bulan madu biasanya, ya terolah bulan madu itu biasanya ada kegiatan suami istri lah ya. Itu ya mungkin bapak ibu semuanya udah paham. Mungkin yang dilakukan yang sama nih, misalnya di hotel mereka melakukan hal yang sama lah ya pasangan yang tadi, yang kembali tadi melakukan juga hubungan suami istri di sana si B juga, yang XY ini di Mekah sana mungkin juga melakukan hal yang sama tetapi apakah sama dampak hukum dari ini, beda yang satu mereka melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah, haram zina, yang kedua dia melakukan hubungan suami istri setelah melakukan akad nikah halal, malah ibadah itu Nah begitunya yang tadi, kelihatannya sama, saya dapat rumah tapi bayar lebih ya, ke konvensional juga sama, ke syariah sama, tapi akarnya beda. Yang tadi akarnya pinjam meminjam, kemudian dilebihin, haram. Yang tadi adalah jual beli, yang walaupun dilebihin mengjual beli. Saya jual sekian, harganya sekian, saya jual lebih. Itu halal. Makanya Allah katakan di dalam Al-Baqarah 275 itu, A'udhu Zillahirrahmanirrahim, Waahalalallahu albayyaa, waharangarriba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Riba salah satunya muncul karena pinjam meminjam tadi. Jadi gampang sebenarnya kalau ingin bapak pindah ke syariah itu, ganti aja akadnya Bukan akad pinjam meminjam, tapi akad jual beli deh. Itu yang jadi jalan keluarnya. Ini tentang aplikasi di di, di lembaga keuangan syariahnya. Ini lebih Ininya seperti ini, lebih jelasnya, bagaimana prakteknya. Jadi praktek pertama di lembaga keuangan syariah itu adalah ada bank di sini, ada pemilik objek atau pemilik barang, ya. Jadi bank dan pembiar pemilik barang melakukan transaksi jual beli misalnya, jual beli misalnya apa yang dijual, yang dibeli misalnya sebuah rumah kah, mobil kah dan seterusnya. Biasanya bank nggak beli tanpa ada pesanan dulu pak, kan. jadi nggak mungkin kan bank jualnya top. Nyotok mobil gitu ya, sekian ratus, atau nyotok rumah, sekian ratus rumah, enggak. Bank baru akan beli ini kalau seandainya sudah ada nasabah yang mengajukan. Nah, nasabah biasanya mengajukan, biasanya sudah datang ke bank itu, dia sudah tahu tuh apa yang mau dia beli, misalnya dia beli rumah, di mana lokasinya dia sudah tahu, kemudian berapa harganya dia sudah tahu, dia bawa, sudah bawa price list misalnya. Itu datang ke bank, maka berdasarkan itu bank baru melakukan pembelian aset itu kemudian nah ini begitu sudah dibeli oleh bank pemilik e, barang itu menyerahkan barangnya kepada bank kemudian bank sudah dapat tuh barang-barangnya ya kalau rumah kan nggak mungkin dipindahin ya kalian bisa dipindahin dipindahin tapi biasanya tidak dipindahin karena biasanya nanti bank coba juga saya nyetok nanti misalnya tiba-tiba ada seribu nasabah apa beli motor semua karena mungkin kan dealernya datang naruh motor seribu biji di kantornya bank mungkin juga gak efisien, gak muat nanti di banknya maka biasanya bank memberikan kuasa wakil kepada si dealer-nya tolong ya antar ke ini, ke si B, ke si C, ke ini dan seterusnya ada listnya jadi tidak diantar ke ke banknya kemudian setelah objek jual-beli jual itu dimiliki oleh bank kemudian surat dokumen-dokumennya juga diserahkan kepada bank kemudian selanjutnya baru bank tuh jual ke kena nasabah Ya, beli dengan nasabah, kemudian selanjutnya baru nanti nasabah nisil ke bank. Jadi itu prakteknya. Banyak detailnya kita lihat detailnya ya. Nah, jadi ini hal-hal yang dijaga di dalam fatwa. Jadi di dalam prakteknya di dalam bank keuangan syariah itu betul betul dijaga supaya itu betul betul sesuai dengan syariah, ya, tidak melanggar syariah. Apa saja hal-hal yang dijaga di sini? Pertama pelaku. Pelakunya ini tentu adalah nasabah dan dan bank misalnya dan keduanya ini harus cakap hukum dan syaratnya itu terpenuhi. Nah bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian atas nama bank sendiri yang beli kemudian dan pembeliannya harus bebas riba, nggak boleh juga bank membeli ini ada unsur riba juga di situ nggak boleh. Jadi harus betul-betul bebas riba. Kemudian bank menjual kembali itu, menjual barangnya kepada kepada nasabah atau yang tadi yang udah pesen dengan harga jual, nah harga jualnya berapa? harga perolehan bank tadi ditambah dengan keuntungan bank, ya itu langsung dengan harga jual. Kemudian objeknya, nah objek ini sudah kita bahas di dalam hal-hal uh, yang dilarang yang terkait dengan dzatnya kemarin dzatnya yang haram ya, jadi nggak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan secara zatnya apa saja yang kemarin ya? Babi, kamar, apa pak? Bangkai, darah, gitu ya. Itu nggak boleh itu menjadi objek jual belinya. Misalnya ada nasabah datang pak, saya mau beli ini, saya mau buka peternakan, saya minta tolong dong beliin anak babi sekian seribu ekor, gitu ya, sebagai modal saya untuk ini, nah, itu nggak boleh. Kamar, misalnya saya mau buka kafe, ya, kafe kemudian saya butuh satu ton minuman keras. Tolonglah yang dibiayain dibayarin gitu ya Itu gak bisa Jadi barangnya harus Barang yang halal secara syariah Tidak boleh barang yang diharamkan Nah ini dijaga pak Betul-betul dijaga di, di, di lembaga keuangan syariah Kemudian harga beli Harga beli itu dikasih tahu Sama banknya ke nasabah Jadi bank atau lembaga keuangan syariah Itu harus dengan jujur Memberitahukan harga perolehannya Harga pokok barang itu berapa Nah kalau gak jujur kemarin apa? yang salah satunya yang haram di gayrihi yang yang Pak Adi Warman sampaikan ya kalau nipu nipu apa masih ingat gak, karena kemarin semangat ya semangat karena ada gocok nih. apa menipu, kalau nipunya satu orang gak rame-rame apa past yeah. ya kalau menipu, jadi ini, menyembunyikan air barang itu enggak boleh, itu tadlis ya, salah satu-satunya tenang-tengah, di, yang diharamkan enggak boleh. Maka bank itu harus juga enggak boleh memperhatikan ini, jadi harus jujur memberitahukan harga pokok barang itu berapa. Kalau barangnya diperoleh sekian, ada biaya-biaya berapa, itu juga disampaikan dengan baik. ya Supaya tidak, kenalan lagi yang tadi tadlis ya. Kemudian harga jual, nah harga jual ini keuntungan disepakati bersama itu juga diatur di dalam fatwa, sehingga bagaimana supaya ini betul-betul sesuai dengan syarihan nah harga jual itu adalah harga beli tadi ditambah dengan harga keuntungan keuntungan disepakati lah ya, ya antara pembeli dan penjual bisa nego ya. kadang sih mungkin bank juga sudah punya hitung-hitungan sendiri ya, tapi boleh nego sebenarnya, nanti bisa bapak nego ya keputusan nanti kalau sangnya banknya pokoknya sekian deh bisanya sekian mau apa enggak? kalau mau, oke okay, gitu ya lanjut Ya biasanya kalau udah kesepakatan baru akap ya. Oke, okay. kemudian juga keuntungan juga harus berdasarkan kesepakatan jadi harus berdasarkan kesepakatan. Ya nggak boleh ada unsur keterpaksaan. Selanjutnya akap. Nah tadi kan ada yang mengatakan begini, bank kan tidak jual barang, ya bank kan tidak jual barang karena dia juga nggak nyetok barang di. Bank juga nggak punya gudang untuk naruh barang atau inventori nya gitu ya, inventori untuk barang yang belikan. Nah, bank kan juga kadang juga nggak nggak langsung beli ke dealer. Nah, ini ada ketentuan sebenarnya. Kalau misalnya kita jual beli, ya ada yang mau beli, kita boleh wakilkan dulu untuk ke siapapun untuk membeli barangnya dulu. Ya, misalnya ada nasabah datang ke bank, banknya tidak misalnya tidak punya waktu untuk beli, dia bisa wakilkan ke orang lain, ke pihak ketiga bahkan ke nasabah pun boleh ok deh kalau begitu nah sekarang tolong wakilkan saya ya jadi beli barang itu atas nama saya boleh kan? boleh, kita kan ke tukang pos juga gitu kan ke tukang pos, ke pak pos tolong dong wakilkan saya untuk ngantar barang ini ke sana, nyerahin barang ini ke sana kan mewakilkan ya, jasa ya tolong ya nanti saya bayar atau mewakilkan mewakilkan untuk untuk terima akad akadikah saja boleh pak jadi kalau misalnya Bapak mau nikah, ini sudah nikah semua ya, atau misalnya nikah ya, mau menikah, kemudian gak bisa hadir tuh pada saat akad nikah, gak bisa ijab kabul di sana, Misalnya Bapak lagi ada di luar negeri yang jauh, kemudian akad nikahnya pada itu gak bisa datang, karena pesawatnya telat lah dan seterusnya. Bapak boleh memberikan puasa kepada orang lain untuk menerima akad nikahnya tuh Pak, untuk mengkabulnya. Jadi nanti calon mertua tuh, mertua bilang aku nikahkan anakku dan seterusnya. Nah si wakil ini ya bukan bapak misalnya, tapi bapak ini menikah. Tapi bapak bisa wakilkan. Nah wakil ini bisa nerima kabulnya. Misalnya saya terima nikahnya anak bapak untuk, nah harus untuknya, jangan bilang untuk saya oh justru nggak oh, jadi wakil, jadi dia yang nikah, jadinya gitu ya. Jadi untuk siapa disebutkan. Tapi setelah akad nggak boleh diwakilkan lagi malam pertama itu nggak boleh diwakilkan harus seorang serinya nggak boleh diwakilkan lagi itu ya jadi nikah saja boleh diwakilkan apalagi untuk membeli barang jadi bank boleh mewakilkan untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh oleh nasabah nanti diwakilkan begitu diwakilkan berarti dia bertindak ketika membeli itu bertindak atas nama atau sebagai wakil dari bank. Nah, setelah dia beli, dia melakukan transaksi jual beli dengan dealer, supplier k, developer k, dia lapor ke bank. Bank, saya sudah melakukan tugas saya sebagai wakil. Saya sudah beli. Oke, saya sudah beli. Ini tandanya. Apa buktinya? Bisa kuitansi, invoice, dia sampaikan ke bank ini buktinya. Atau transfer dana dan seterusnya. itu, Itu berarti secara prinsip, kalau itu sudah dilakukan maka barang itu secara prinsip sudah jadi milik bank. Maka, kalau secara prinsip barang itu sudah jadi milik bank, walaupun tadi diwakilkan ya, maka bank boleh menjual kembali barang itu ke siapapun. Nah, dalam hal ini adalah karena sabah yang tadi. Jadi, bank, dan jadi dalam konteks ini, berarti bank menjual barang yang sudah menjadi miliknya dia. Sebenernya. Jadi tidak ada yang unsur yang mengatakan, wah, bank menjual barang yang belum dimiliki. Bukan. Jadi, ya. Baik. Kemudian, uang muka. Boleh enggak ada uang muka? Boleh. Ya. Kalau di perbankan pada biasa kan ada uang muka. Jarang juga bank yang minjamin 100%. Biasanya ada uang muka. Sebagai wujud dari keseriusan in nasabah untuk melakukan itu misalnya. Ini ada uang muka diperbolehkan. Jaminan. Nah, bolehkah di lembaga keuangan ada jaminan? Nah, jaminan boleh, tapi tidak wajib. Boleh ya. Jadi, karena untuk apa? Biasanya sih kalau dengan ada jaminan orang lebih komit. Kalau nggak ada jaminan dia wah, gua saya kabur nih juga nggak bakalan ada apa-apa nih saya kabur udah dapat rumahnya banknya nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi biasanya itu ada jaminan untuk mengikat supaya orang komit ya, supaya orang punya keikatan untuk untuk membayar kembali atau untuk mengembalikan uangnya itu ada jaminan diskon. Nah, bagaimana kalau seandainya barang yang dijual itu yang diperjual belikan itu ternyata ada diskon? diskon dari dealer kah dari developer kah dari supplier kah gitu ya. nah ini diatur juga jelas di dalam fatwa kalau seandainya kita beli motor lah contohnya ya beli motor 12 juta sebelum akad kita udah tahu nih dari nasabah datang pak motornya 12 juta harganya oke okay, saya beli ya begitu mau transfer ke dealernya, dealernya bilang pak ada diskon 1 juta ini untuk bapak aja nih misalnya gitu kan diskon 1 juta Nah, kalau diskonnya itu sebelum akad, maka diskon itu milik nasabah, bukan milik bank. Weh. Jadi bank itu tidak boleh ngakuin untuk diskon. Jadi dia bilang, eh tetap 12 ini, jual ya. Tidak boleh, dia harus bilang kepada nasabahnya, ini pak motornya, alhamdulillah ternyata ada diskon 1 juta. Jadi harga motornya sekarang bukan 12 juta, tapi 11 juta diskonnya untuk si nasabah. Tidak boleh bank mengakui diskon itu untuk menjadi pendapatan dia. Nah itu, diatur jelas begitu. Kemudian bagaimana kalau diskonnya setelah akad? Jadi udah nih udah sepakat nih jual beli ya, udah ditentukan harganya kita akad akad jual beli, tanda tangan berdua ada saksi dua orang. Nggak tahu setelah barangnya di, di, diserahkan kepada nasabahnya tiba tiba bilangnya bilang Pak yang kemarin itu yang Bapak beli sekian itu itu ada diskonnya, diskonnya dua juta karena lagi promo nih gitu ya. Ini diskonnya mau saya transfer ke mana nih? Nah. Itu harus disepakati di dalam akad. Jadi nanti, jadi dalam akad yang kita retar itu harus ada nih. Nanti kalau seandainya ada diskon setelah kita akad ini, maka diskonnya kita sepakati. Untuk siapa nih? bagi dua, atau untuk bank, atau untuk nasabah seluruhnya. Itu disepakati. Ini wujud dalam bentuk transparansi ini. Jadi gak boleh ada yang di ditutup-tutupin. Nah disepakati misalnya kalau begitu 50-50 deh nah kalau tanya punya juta dia ada disekon 2 juta maka bagi dua untuk bank dan untuk nasabah jadi sampai segitunya pak lah, me menjaga untuk ini sesuai dengan syariah selanjutnya kalau seandainya udah berjalan itu dia kemudian bapak ada rezeki dapat bonus dari kantor gede ya. jadi bonusnya 20 kali gaji 20 kali gaji karena Bapak enggak ingin wah ini kalau nyetornya apa setiap bulan disetor terus ini enggak usah deh ini mumpung dapat bonus dari 20 kali gaji sudah saya aja saja deh boleh enggak? boleh ini namanya pelunasan dipercepat atau pelunasan dini pelunasan dipercepat boleh jadi Bapak bisa melunasi itu dipercepat misalnya selunasin sekarang. nah untuk di dipercepat berapa harganya? nah kalau secara syariah itu harganya itu adalah harga yang kita sepakati di awal tadi harga jual, ya, itu ya harga jual, itu harga yang harus dilunasi. akan tetapi bank kan masa sebantu nih, udah ada uang cash masuk nih, Boleh bolehkah bank memberikan diskon atau eh, apa namanya potongan harga deh, gitu ya, karena dia pengen lunasi dipercepat, saya potong harganya, harusnya kembaliin kalau rumah tadi 1,2 miliar, oke okay deh, 1,15 setengah aja risk, gitu ya. Jadi diskon 50 juta, boleh enggak? Boleh, tapi memang tidak boleh diperjanjikan dalam asad, ya. Karena itu haknya bank, jadi bank itu bisa menggunakan haknya itu, bisa juga tidak, ya. Tapi boleh, jadi oke okay deh, saya kasih diskon deh, gitu ya, jadi diperbolehkan. Kemudian berapa besarannya? Itu terserah kebijakan banknya, ya. Nah bagaimana kalau saya nanya nasabah, sudah komit tadi, sudah jual beli, sudah siap untuk nyicil bulanan, tiba-tiba dia tidak mau nyicil. Ya. Nah tidak mau nyicil ini bisa karena dia tidak mau atau karena dia tidak mampu. Ada dua ya, ada tidak mau atau tidak mampu. Kalau dia tidak mau, boleh dikenakan denda. Ya. Ada denda di, di lembaga keuangan saya, ada denda. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan orang. Nah kalau sesuatu yang enggak didenda mungkin enggak disiplin ya, enggak didenda ini nanti aja diundur-undur gitu ya. Kemudian kalaupun denda itu dapat, ya dia kena denda nih, dapat dimasuk ke bank syariah gitu ya. Itu denda itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan bank, Pak. Kemana perginya ke lembaga sosial. Jadi walaupun di bank syariah bapak didenda, bapak bayar denda itu nggak boleh diakui oleh bank sebagai pendapatan dia. Maksudnya kemana tadi ke lembaga sosial nah kalau kalimat sosial nanti bagaimana penyalurannya penyalurnya untuk bantu orang yang yang kesusahan lagi ya untuk disalurkan lagi nanti ke tujuan sosial ya kemudian nah itu ya kemudian kalau seandainya orangnya tidak mampu nah kalau tidak mampu banyak caranya ada jalan keluarnya bisa ditunda pembayarannya atau bisa diulang lagi bapak memang mampunya seberapa sih ya kalau 500 enggak mampu berapa bisanya? Kayaknya sih cuman 3,5. 350 misalnya. Oke okay, deh 3,5 itu bisa diperpanjang tinggal waktunya dan seterusnya. Kalanya waktu-waktunya diperpanjang itu tidak mau boleh menambah harga jual Pak. Nah, itu. Jadi menjaga nih karena kita sudah sepakatnya jual harga jual tadi 1,2 miliar dalam 5 tahun. Ternyata Bapak punya kesulitan. Ada persetujuan, ada saya lagi ada musibah nih saya enggak bisa ni 5 tahun. Saya minta sih diperpanjang misalnya 7 tahun nama 2 tahun lagi. Itu harga jual enggak boleh naik. Di syariah enggak boleh naik. Kalau di komisional eh oh, di bunga lagi kan. Oh, bunga lagi nih 2 tahun gitu kan? Enak aja gini. Tapi di syariah enggak. Jadi kalau diperpanjang Pak, 2 tahun lagi, Bapak harga jual yang tadi 1,2 tadi itu enggak berubah. Ya, untuk menjaga itu. Ya, yes. itu untuk menjaga yang tadi prinsip-prinsipnya uh, dipenuhi dengan baik. Selanjutnya ganti rugi. Nah misalnya karena nasabah tadi nggak mau bayar padahal dia mampu, karena dia nggak mau bayar tadi, bapak harus mengeluarkan biaya tambahan. Atau misalnya bank harus mengeluarkan biaya tambahan, misalnya nyuruh orang bayar orang untuk nagih, bayar orang untuk nolfonin, bayar orang untuk ya untuk uh, datang ke rumahnya nyamperin dia dan seterusnya itu kan ada biaya biayanya timbul kenapa karena bapaknya nggak bayar misalnya karena nasabahnya nggak bayar tepat waktu nah maka itu ada kerugian bagi bank kan ada kerugian bagi lembaga keuangan syariah ya? maka diperkenankan bank mengenakan ganti rugi ya ganti rugi jadi ini kerugian saya nih gara-gara bapak nggak lunas nggak bayar tepat waktu saya jadi rugi saya harus bayar orang harus nambah bayar orang lagi kerugian maka kerugian itu bisa di Dimintakan kepada si nasabah untuk bayar Ya ganti rugi Seberapa besar? Enggak boleh juga berdasarkan proyeksi pak Wah berdasarkan proyeksi saya Karena bapak ini nih, proyeksi sekian Enggak boleh Harus berdasarkan biaya real yang bapak yang digunakan oleh bank Oke bapak misalnya bank berapa bayar orang itu? Ini 100 ribu Ini 50 ribu dan sebagainya Biaya real yang bisa dibuktikan ya Itulah yang di cash kepada nasabah Sebagai ganti rugi jadi nggak boleh biaya yang yang tidak real. ya. Nah itu bagaimana uh, di jual syariahnya itu betul-betul menjaga supaya ini prakteknya harus sesuai dengan syariah. Nah ini implementasinya tadi sudah kita jelaskan. Nah murabahah yang tadi itu jual beli itu di, di lembaga keuangan syariah banyak produknya pak ibu. Produknya ada untuk KPR tadi. Ada untuk pemilikan motor atau mobil, gitu ya. Ada untuk pemilikan apartemen bisa juga. Ada untuk investasi modal kerja multiguna juga bisa. Ya. Nah ini contoh kasus yang tadi yang sudah kita sampaikan ya. Ini contohnya e, struktur murabahah di di lembaga keuangan syariah nanti seperti itu. Misalnya ini Bapak Mukidi ya, ini lagi lagi ngetren nih sekarang. Bapak mukti pemilik motor, eh, toko di tanah abang ingin beli kendaraan bermotor harganya 10 juta dia ada survei tu so. dia tanya tanya ke dealer 10 juta ya, motor, motor baru nanti tujuannya nanti untuk, untuk ini untuk karyawan dia ya. kemudian dia dah tahu juga dilernya mana dia dah tanya tanya juga kemudian datang ke bank syariah, dia bilang saya nyicil aja deh tiga tahun ya. saya mau beli motor tadi saya cek harganya 10 juta saya menyicil tiga tahun datang ke bank syariah, Maka setelah diproses maka keluarnya begini. Harga motor tadi berapa? 10 juta. 10 juta harga motor. Dia ada uang muka enggak? Oh ada nih, saya ada uang 2 juta. Berarti dikurangi dulu tuh, 10 juta harga motor dikurangi dulu 2 juta. Karena 2 jutanya uangnya dia, kan. Ya. Berarti yang dibutuhkan uangnya berapa untuk beli motor? Jadi tinggal 8 juta lagi yang sisa, kan? Nah 8 juta lah bank masuk di situ jadi uang dari nasabah 2 juta uang mukanya bank 8 juta digabung jadi 10 juta beli motor bank kemudian menjual motor tersebut ya, motor tersebut nah hitungnya dari biaya bank saja dari dana bank ya. loh itu kan motor jadi milik berdua misalnya mungkin ada yang mikir gitu kan loh itu jadi milik berdua dong ya nah di dalam fatwa itu diatur bank boleh membiayai seluruhnya atau boleh membiayai sebagian ya nah, sebagian Nah, jadi walaupun motor itu milik berdua, secara pilihan milik berdua nih ya, 2 juta kan punya dia, 8 juta kan punya bank, gitu ya. Itu boleh melakukan jual-beli, ya boleh disewakan juga, boleh dijual juga boleh, yang bagian saya sudah jual ya. Tapi gak ditentukan tuh bagiannya berapa, oh ini rodanya punya bank nih, ini stangnya, nah punya kamu kan cuma 2 juta kan, gitu ya. bukan begitu, jadi secara keseluruhannya jadi 8 juta dari 10 juta itu adalah miliknya bank. Kemudian bank jual yang miliknya itu ke ke ini. Jadi tidak diperhatikan satu-satu. Berapa keuntungan yang diminta oleh bank? Saya minta 3 juta deh keuntungannya. Berarti kan 8 juta ditambah 3 juta. Modalnya 8 juta. Saya jual. Uh, saya minta keuntungan 3 juta berarti 11 juta deh. 1 juta nanti dikecil selama 3 tahun. Berapa berapa ininya? Berarti 11 juta dibagi 36 bulan. sekian Sekianlah se sebulannya gitu ya. Itu yang dikecil. Nah ini skema yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu itu eh, praktek atau implementasi dari akad-akad syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi bank itu lembaga keuangan syariah boleh membeli aset dan menjualnya kembali. Bahkan di dalam akuntansinya dicatat itu kalau seandainya belum di, belum ditransikan langsung itu masuk dulu tuh. Masuk dulu ke inventory itu persediaan. Tapi biasanya enggak muncul di persediaan kan apa? Karena begitu dapat langsung dijual lagi. Jadi hilang lagi tuh. Nol lagi persediaannya. Gitu ya. Nah, ini baru murabahah. Nanti bisa nih untuk motor, untuk rumah, untuk apartemen, ini bisa menggunakan ini. Eh uh, kita juga mempersilakan di sini kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, silakan. Yeah, Mm -mm. Masa rumahnya itu berapa-apa juta-juta? Maksudnya memang 10-12 juta Jadi, mm -mm. makanya 10-12 juta sepuluh itu selama 5-10 tahun mm -mm. Maksudnya sepulang saya tetap dalam 10-12 juta selama 5-10 tahun Kemudian, alhamdulillah ada rezeki, jadi saya menurut anak-anak-anak membayar selama 4 tahun, 10. ...sebelum tahun sempat ini saya ini mempercepat. Hmm. Ke Sebelum saya mempercepat, ini juga beranggir. Ketua orang yang saya masih, masih beranggir ke 8 juta. Hmm. Uh, jadi selama 4 tahun itu saya itu... ...saya ingin menjaga 8 juta. Jadi, apa-apa hmm. ini uh, macam keputusan yang ini saya ingin Apakah itu ada yang ya. Nah, tadi berarti kan Bapak dapat pembiayaan dari banknya 110 juta ya. 110 juta, kemudian nanti ditambah keuntungan bank ya. Ini belum masuk keuntungan bank ya. Keuntungan banknya untuk 15 tahun itu berapa gitu ya. Taruhlah misalnya uh, keuntungan banknya taruhlah 100 juta juga misalnya. 15 tahun kan ya. Teruslah 90 deh, 90 juta ya untung bank. Berarti harga jualnya bank itu kepada Bapak adalah 200 juta. 200 juta yang harus dicicil selama 15 tahun. Ya, 200 juta selama 15 tahun. Secara syariah eh Bapak mau lunasin di awal atau mau lunasin di akhir? Sebenarnya secara syariah prinsip awalnya adalah yang sudah kita sepakati itu. Kita sepakati harga jualnya adalah dua ratus juta. Berarti itulah kewajiban bapak yang harus bapak e, lunasi kepada bank, ya. Karena e, jadinya muncul piutang karena bapak membayar jual belinya tidak tidak tunai kan ya. Jadi karena tidak tunai kan piutang tuh. Berarti bapak harus bayar munculnya juga hutang. Tapi ini tolong diingat ya. Saya sebutkan kata kata hutang di sini bukan berarti sama dengan hutang pinjam meminjam yang tadi. Ya kalau Maaf, saya sedikit agak, ini sedikit ya, saya ingin menjelaskan supaya tidak salah satu. Kalau hutang-hutang yang tadi, pinjam-pinjam tadi kan, pinjam uang, balikin lagi, lebih ya, pinjam uang lebih. Kalau yang tadi, ini adalah jual-beli. Jual-beli, nah jual-beli itu kapan muncul hutang-hutangnya, kalau seandainya kita jual-belinya tidak tunai. Maka sisanya berarti, hutang, nah yang masih hutang, masih ada kewajiban lah, gitu ya. Nah ini beda, ini hutang yang muncul karena kita akad jual beli tadi itu tidak sama dengan hutang hutang yang muncul karena pinjam pinjam tadi beda. Nah kalau ini boleh, kalau yang hutang hutang muncul karena jual beli tadi jual beli yang cicil tunai itu boleh, alah ya. Okey, berarti kan kewajiban bapak 200 juta bapak cicil selama e, harus sedikit selama 15 tahun. Ya? Nah begitu bapak baru cicil misalnya 4 tahun, ternyata e, yang bapak harus bayar tetap masih besar ya 108 juta. Kalau merujuk kepada yang tadi, bahwasannya kewajiban Bapak adalah membayar nilai jual tadi yang sudah disepakati di awal. Maka itu tidak ada masalah di situ sebenarnya. Banknya tidak ada, ada masalah. Kalau sebenarnya memang masih itu ya, tidak boleh dia lebih likutan sama dia. Jadi biasanya dia menghitung itu. Misalnya selama ini Bapak sudah nyicil berapa, dari 200 juta itu berapa yang sudah dicicil, maka sisanya adalah yang harus dibayar, dilunasin ketika Bapak ingin melunasin dipercepat nah tapi biasanya ini dalam faksek pak ya dalam katanya bank biasanya punya kebijakan kalau seandainya ada yang membayar dipercepat biasanya dia ada kebijakan untuk ngasih diskon biasanya dikasih ee, diskon lah ya diskonnya berapa e, itu biasanya masing-masing bank punya kebijakan tersendiri bisa ngasih bisa enggak, tapi itu boleh artinya boleh ya kalau boleh boleh digunakan boleh tidak mungkin seperti itu pak kalau di konvensional mungkin agak berbeda mungkin ya di konvensional kan dia ngitung tu bunga ya dan seterusnya. Tapi dari syariah kalau kananya akadnya murabahah, beli jual beli berapa, harga jual berapa, maka harga jual itu yang harus di eh difitil tadi ya. Gitu, Pak. Jadi yang Bapak tadi oh, ini saya udah bayar pokoknya 81 juta nih. Kenanya Bapak bayar itu bukan pokoknya saja mungkin margin ya. Mungkin ada semacam keuntunganannya. Gitu. Jadi kalau udah di bank itu ke bapaknya ada satu-satuan dan ya tuh harga jual tuh udah satu tuh antara pokok kan dengan marginnya kan itu udah satu itu yang harus dilunasi gitu Pak ana ada nih Ya Ya Oh ya. Pada awal-awal dulu itu proporsional atau flat tadi ya. Proporsional itu artinya kalau seandainya pokoknya 100, marginnya 50. Berarti kalau ketika dia bayar 1,5 misalnya, maka yang 1 juta itu untuk bayar pokok, yang 5 yang 500-nya untuk bayar margin. Sama tuh. Ya itu salah satu metode, ya metode. Ini metode pencatatan di akuntansinya sebenarnya saya. Kemudian eh, dewan syariah sana juga setelah melakukan ini ya, diskusi panjang dan seterusnya, itu juga memperbolehkan yang pakai sistem efektif atau anuitas Nah, dalam sistem anuitas itu di dalam akuntansinya, cuman bank nyataknya itu ketika nasabah bayar, maka pembayaran itu biasanya untuk margin duluan, yang lebih besar marginnya. Pokoknya Kecil uh, duluan nanti beri belakangan baru besar. Itu metode pencatatan saja. Metode pencatatan akuntansinya boleh yang proporsionalkah, yang seperti dengan flat tadi, sama rata itu ya, atau juga melalui yang yang anisah katanya fixish yang tadi tu. Karena sebenarnya jadi yang harus kita ingat adalah ketika kita melakukan akad murabaha, maka yang kita sepakati adalah harga jual itu harga jual. Nah di bank sih dia mempunyai catatan, punyai catatan di dalam perhitungannya. Mm -hmm. okay. Kalau bank yang mau, yang apa yang menyediakan dua model itu, itu berarti nasabah bisa memilih. Yeah. Nanti bapak kalau saya nyalatkan ke lembaga keuangan sekarang juga bapak tanya, ini sistemnya pencatatannya, pembukuannya di banknya seperti apa? Apakah menggunakan metode proporsional atau metode anuitas Bapak efektif gitu ya. Nah, nanti Bapak bisa milih tuh. Walaupun ujung-ujungnya harganya sama sebenarnya. Harganya sama. Biasanya sih agak terbantu itu kalau sebenarnya donasi dipercepat gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau secara syariahnya yang tetap dilunasi sebenarnya sih harga jualnya itu. Itu kebijakan bank untuk mengatur diskon sebenarnya. Ya. Jadi bapak bisa tanyakan ke lembaga keuangan, kan masing-masing bank itu beda tak? Jadi bisa dia dua gunakan dua model itu, ada juga yang cuma satu. Ya, nanti kalau sanggup bapak lebih nyaman dengan pola proporsional perhitungan di internal banknya, bisa. Ya. Kalau banknya menjadikan itu. Tapi secara ketentuannya di Dewan Saham Nasional itu diperbolehkan dua-duanya. Baik sudah uh, jam satu. Terima kasih bapak ibu atas. Uh, berhati mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semakin jelas. Oh, begini ya, praktek di lembaga keuangan syariah. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafara di majlis. Hamdulillahirobbilalamin, Subhanakallahumma wabillahihi shadiuillahiilladzabil sifrut tabatubillaihk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.